قَدْ كَفَانِيَ الْعِلْمُ رَبِّي مِنْ سُؤَالِ وَاخْتِيَارِي فَادْعُ عَا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ Wa ala alihi wa sahbihi ahli sadiqi wal wafa Ibu-ibu Teteh-teteh Neng-neng Dan para jomblofisabilillah Sebelah kanan Yang soleh-soleh Hah insyaallah Hari ini kita <coughs> e, Coba renungkan Sebagaimana tema kajian kita hari ini Tentang Bagaimana menjemput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 yang mungkin belum dapat hidayah, yang belum uh, taubat misalnya. Oh. apa ini? masuk TV? grogi gini, ah eh, masuk TV? ini TV mana nih? <tuh> MTV? <Cih>. jadi DJ? <tuh> uh, tadi sampai di mana?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 Nah untuk Lebih jelasnya Coba kita tanda dulu Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-qiyamah Surat al-qiyamah huh? Surat al-qiyamah Surat tujuh lima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 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Teman-teman hanya mendengarkan dan melihat terjemah Bismillahirrahmanirrahim La uqasimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بل قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وعخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره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 أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق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 أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِنَ الْمَنِيِّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فخلق فسوا Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara az wal-untha. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyi al-mautaa. Subhanakallahul 'adzim. Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Qiyamah ini menjelaskan tentang perjalanan akhirat kita secara singkat. Salah satu adegan yang paling luar biasa adalah adegan yang disebutin di ayat 26. Kalal idha balqotittaraqiy waqilaman raq wa dzann anhu alfiraq waltafatisa kubisak ila robbi kayumaidinil masak. Apa artinya? Sungguh apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke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 dia berobat di tempat yang paling mahal dengan hartanya pun gak bisa sembuh kalau udah sakarot malah ada orang yang justru karena dia punya uang dia berobat dengan teknologi canggih sakarotnya lebih lama ada orang yang karena gak punya duit akhirnya dia gak bisa pakai uh, apa alat-alat canggih sakarotnya lebih cepet tapi kita gak tahu ya yang mana yang sakarot, mana yang mahrat kita hanya berikhtiar aja Jangan sampai ketika ada yang sakit, udah lepas aja lah alat-alatnya, itu mah sakarot. Belum tentu kan? Bisa jadi pas dia seminggu pakai alat itu, setelah itu sembuh. Jadi sadar lagi, terus jadi uh, sehat lagi. Tapi bisa juga, seminggu, sebulan, bahkan ada yang setahun, itu sakarot terus. Terus gimana dong? Kita gak perlu cari tahu. Kita hanya berlindung kepada Allah dari sakarot yang sulit. Karena Allah lah yang mentakdirkan dia pakai alat atau enggak.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 Eh, empat, dua mu'min, dua kafir. Empat raja terhebat di muka bumi. Satu Sulaiman, dua Zulkarnain, tiga Firaun, empat Namrud. Cuma empat raja itu yang paling hebat di muka bumi. Yang lain, mau Romawi, Persia segala macam, enggak ada yang sedahsyat empat orang ini. Dalam sejarah Islam banyak raja-raja hebat, enggak ada yang sedahsyat Sulaiman dan Zulkarnain secara kekuasaan. Tapi kalau secara kesolihan, allah lebih tahu. Begitu juga.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 Wah sayang malas di rumah, pasti malaikat nungguin saya dari kemarin di rumah, mending saya lari aja kemana gitu, ke laut, cari ombak misalnya ya cek spot gitu, ternyata di ombak, kita meninggal di naus bilah gitu, ya. ada yang, ah saya pengen ee, menghindar aja dari malaikat, banyak-banyak berdoa aja di masjid supaya malaikat gak, gak enak kan, nyambut nyawa orang lagi berdoa gitu, ternyata emang Allah mentakdirkan dia meninggalnya lagi tilawah Al-Quran, lagi berdoa lagi gak bisa lari dari kematian kita bisa lari dari musuh, tapi tidak bisa lari dari malaikat, maut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 Layes tak kiri nasihatan, walayes tak Kalau menurut saya itu agak-agak mirip dengan jodoh sih. Kita menghindar-menghindar, eh dia juga, Cie. Kan ada orang yang kayaknya ilfil banget sama sama cowok itu gitu ya. Apa sih cowok itu goda-godain kita aja, terus kita kayak mancing-mancing, uh, neng kemana, tahu ah gitu, apa segala macam. Pokoknya dia ilfil banget bete sama kita. Tapi ujung-ujungnya jadiannya sama siapa?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 ini hati-hati ya ngomongin, ngomongin malas ke Arab ya malas Arab atau apalah istilahnya e, kayak anti Arab gitu padahal Rasulullah juga orang Arab dan dalam Islam gak ada bedanya orang Arab dengan orang Ajam semuanya sama justru kita yang rasial sebetulnya Islam tidak tidak rasis sama sekali karena diantara umat e, hamba Allah sama aja semuanya kita bilang nih ah oh, gue malas banget sama Arab-Arab segala macam ada teman saya kayak gitu persis malas banget dia ke Mesir kenapa gak mau ketemu pernah umrah sekali trauma kayak Ngelihat di imigrasi jedah gak rapi gitu. Terus orangnya kerjanya suka-suka lagi ngecap-cap paspor gitu sambil ngobrol sama temennya. Salam, ngobrol-ngobrol, ngeteh-ngeteh dulu. Terus orang pada ngantri gitu kan. Betul kan dia, ah gue gak akan ke Arab lagi. Malas banget. Pas lulus sekolah diajak temennya kita lanjutin sekolah ke Mesir yuk. Malas lah gue mau ke Jerman aja kata dia. Eh hey, tes-tes ke Jerman gak ada yang lulus. Ternyata dapat panggilannya justru ke Mesir. Gak kan, duh, ini ke luar negeri nggak ada lain pilihannya selain Mesir, Jerman gak lulus ke luar negeri yang ke Eropa nggak ada yang dapat ke Korea waktu itu gimana gitu ya sebetulnya pengen ke Korea sih pengen selfie selfie gitu nggak dapat juga dia satu-satunya tawaran buat dia bersesuae cuma ke ke Mesir akhirnya dengan berat hati dia berangkat ke Mesir orang yang dia hindari ternyata dia kecantolnya sama cowok Mesir.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 Kita nikmati aja Ramadan, siapa tahu justru di Masjid TSM ketemunya, atau di parkiran, atau lagi pas di mal gitu lagi makan suki time atau apalah. Salah meja gitu kan, atau salah keresek kantong apa gitu-gitu deh. Standar lah ya, ala-ala neutron gitu. Nah ini semuanya Allah yang menentukan bukan kita, begitu juga kematian. Ada orang yang merasa bahwa,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 Setelah selesai sholat subuh. Persis wafatnya Syekh Ahmad Yasin, habis sholat subuh berjamaah di masjid, keluar dari masjid, baru di teras ditembak oleh e, apa rudal Israel dan meninggal. Sampai kursi roda beliau, tubuh beliau hancur. Persis seperti yang diminta. Cuman meminta kematian yang kayak gini kan gak sembarangan orang bisa ya. Kita kayaknya, ya Allah yang nyaman-nyaman aja lah. Yang penting Husnul Khotimah gitu mah.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 Engkau adalah pedang Allah dan Allah enggak rela kalau pedangnya dipatahin sama musuh. Akhirnya bantu saya berdiri, bantu saya berdiri. Saya enggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Kesatria banget lah pokoknya Khalid. Enggak rela dicabut nyawa dalam keadaan terbaring. Akhirnya minta dibantuin berdiri. Berdiri, kemudian dia menghadap ke arah kiblat. Dia katakan, ya Allah saya serahkan diri saya kepadaMu. Saat itulah dicabut nyawanya dalam keadaan berdiri wafatnya seorang kesatria.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 Kata Ikrimah, ya Khalid. Dulu ketika saya memusuhi Islam, membenci Allah dan Rasul, kamu tidak pernah ngalang halangi saya? Sekarang ketika saya ingin membela Allah dan Rasul, kamu ingin menghalangi saya? Maazallah ya Khalid. Kenapa dulu kamu tidak menghalangi saya dari memusuhi Allah dan Rasul? Sekarang malah menghalangi saya dari membela Allah dan Rasul. Akhirnya Khalid tidak bisa ngomong. Ikrimah pun berangkat dengan 100 pasukan elitnya, menembus barisan musuh, dari 101 orang yang berangkat, tidak ada satupun yang kembali dalam keadaan selamat. Semuanya syahid. Mereka memilih kematiannya. Makanya sama kayak Nabi Idris memilih kematiannya. Begitu juga dengan, atau mungkin gak syahid, memilih kematian yang indah itu seperti Usman bin Affan. Tahu gimana Usman wafat? Usman wafat dalam keadaan sedang berpuasa sunnah, menjelang berbuka, sedang tilawah. Sebaik-baik khatimah, husnul khatimah itu kayak gitu.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 lakukan tugas kalian beneran Rasulullah gak mau nunggu dulu gak, gak udah cukup kata Rasulullah akhirnya dicabutlah ruh Rasulullah secara perlahan Rasulullah aja yang dicabut ruhnya perlahan itu sakit banget gimana yang lain yang dicabutnya suka-suka malaikat Ini siapaan sih tarik aja gitu kalau Rasulullah Rasulullah maaf ya nyabut dikit ketika Rasulullah tersentak itu, dikit maaf ya Rasulullah gitu malaikat hati-hati sama Rasulullah kayak dokter yang lagi nyuntik putranya sendiri kan beda kalau putra orang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 Dan plus doain juga bangsa kita. Mudah-mudahan bangsa ini dilindungi Allah oleh Allah dalam keadaan aman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu alaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup doa. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Hari ini hari Jumat sedang berpuasa dan menjelang waktu Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يواف نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين